Pinjem banglek naik naiknya bu, iya, yeah. <laughs> yeah. di kunya balik balik yang di kunya. Silakan, tolong di over, di over. <coughs> Bismillah. Udah bunyi bu, udah bunyi langsung. Waib. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ini puter puter? <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yati Setiawan, dari Majlis Taklim, Nurul Islam, Pelaju, Palembang. Oke. Okay. Surah dong, Ma. Iya, dong. Mau tanya nih, Ma. Iya, nih. Ini di zaman yang sudah sangat modern seperti ini, Ma, masih ada, masih banyak ibu-ibu hamil yang suka pakai gunting, ditambah jerangol sama banglek, <csuk> Yang katanya bisa menghindari, menghindari dari setan. Apa benar itu, Ma? Salah. <laughs> <sum> <laughs> Sekali lagi. Kita hanya minta perlindungan kepada Allah. Au du billahi minas. Apa artinya? Itu masa aku berlindung kepada gunting, aku melindung kepada banglek salah pakai ini mau modern kagak modern jangan percaya kepada selain Allah. Lah. Ilaaha illallah. Laa hawla walaa quwwata Itu camkan di hati Anda. Makanya jangan percaya dengan katanya. Kembali selalu kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Makasih, Ma. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau susuk, Ma? itu termasuk sirik juga sirik akbar hmm. ada orang seorang penyanyi biar kerlingan matanya menarik orang crep pakai berlian ada seorang host host, host. <tuh> dia penyanyi, pengen kok. menarik orang bibirnya pasang wah Biar tiap ngomong Hah? Orang suka dengan bibirnya Jadi banyak macam-macam susuk Susuk apapun bentuknya Itu dalam Islam haram Karena percaya selain Allah Masa Allah susuk kabema beda lagi? Kalau susuk kabema dimasukin di sini Implan gitu kan? Itu untuk menjarangkan kehamilan Boleh Yang diharamkan itu Kalau pasektomi, tubektomi Kecuali kalau yang dipasektomi, tubektomi Orang sakit Darah tinggi Jantungan, paru-paru Membahayakan dia Baru boleh pasektomi, tubektomi Susuk KB hanya untuk menjarangkan Dalam Islam menjarangkan boleh Yang tidak boleh Memutuskan Iya, yeah. Among pakai susuk gak? Oh ditusuk katanya ya, ya. Susuknya dari paralon katanya. Makanya. Kalau susuknya paralon Bu gagap prokasi. Iya, kayak amung ya. Nah, sekarang ada di mana? Istilahnya ini, istilahnya tanam benang di dalam. Tapi enggak tahu dia benang atau bukan supaya ditarik keriputnya hilang katanya gitu. Jadi lebih kenceng muka. Nah, itu boleh enggak? Ha -ha. Rasul bersabda semua penyakit ada obatnya kecuali penyakit tua. Saya tahu usia Anda Lima puluh dari keriputnya 6-7 mm -mm. Berapa usia? 6-5 Kan beda dikit mm -hmm. Maksudnya hampir ketebak Kenapa? Dari poro muka Dari jidat Itu kelihatan Usia-usia Anda berapa? 48 Berapa? 45 Beda dikit Hampir ketebak Tahu Tuh Mang Dede Mang 50 Iya <laughs> Jadi ketebak, makanya mau pakai benang kek mau pakai tali rapia yeah. <laughs> itu jarang dalam Islam, tidak boleh haram. Iya, yeah. oke okay. baik yang berikutnya siapa lagi yang ngomong saya Belum belum ya? Justru kita ketika sudah kisur, sudah uh -huh. berubah, sadar SMS dari Allah dikirim, uh -huh. bukan pakai tarik benang, bukan pakai tarik tali rapia tapi kirim ibadah kita yang semakin banyak balasannya SMS begitu. Iya. Keribut mah memang, memang udah pasti ya, Pak ya. Enggak, iya. iya. Apalagi ini bukan paket D ujungnya. Repud. Nah, kalau kolak kubro. Kubro, iya. <laughs> tapi mungkin karena ibu di sini hatinya ikhlas ya, Biarpun usia udah tua tapi tetap kelihatan enggak muda. <laughs> Oke okay, baik pemirsa, buat ada yang ingin Majelis Salim Yah hadir di sini silakan saja. Anda bisa mengirimkan email data-data Majelis Salim Anda melalui mamahaa.brasi@indosiar.com. Gratis tidak ada uang yang harus Anda keluarkan untuk bisa hadir di acara ini. Sekali lagi saya pengin tanya nih ibu-ibu, ada yang dimintain uang enggak dari Indosiar? Enggak ada kan? Jadi kalau uh, pemirsa ada pihak-pihak yang meminta uang untuk uh, bisa hadir di acara ini, itu udah pasti penipuan, bohong. Kecuali dimintain ongkos ya ma. Lah oh, iya lah, ya. emang bos punya log gitu Iyi, dong. Ya, kalau ongkos mah bayar, ongkos bayar ga? Iya, kalau dari lemah abang bayar ga? Rahasia. <tuh> Oke, okay. okay, kita akan break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Mama dan A. Terapi, insya Allah.